Kita Baram barang-barang, boh -barang, je ni depan Oscar Community. Yang keras yang di sebelah kiri, Dewi, Sip Oscar, Ombak Segon Zelo boniti,